Bismillahirrahmanirrahim Kalau bercanda boleh, tapi jangan berdusta Nabi bersabda Allah melaknat seseorang yang bercanda Dengan cara berdusta untuk membuat orang lain tertawa Allah melaknat Celaka dia, celaka dia, celaka dia Sampai tiga kali Celaka orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa kita sampaikan satu berita yang bohong sebetulnya tapi demi supaya lucu supaya teman-teman kita senang bahagia ketawa bareng dianggap kita orangnya uh, asik gitu. Nah, kalau kita bercanda yang isinya adalah kebohongan demi menyenangkan hati orang lain atau lucu-lucuan atau seru-seruan, maka kata Nabi wailunlah wailullah wailullah, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Tapi sebaliknya, Nabi bilang apa? Aku menjamin Istana di tengah-tengah surga Bagi orang yang tidak pernah berdusta Walaupun dalam keadaan bercanda Enggak berdusta walaupun Bercanda Ah, oh, Enggak serius kok cuma main-main doang Walaupun main-main Tapi tidak menyampaikan kedustaan Kebohongan, hoaks Walaupun bercan, bercanda Kalau gitu Nabi mendoakan istana Di tengah surga bagi dia Makanya adab ketiga dari bercanda itu Jangan dusta, sampaikan yang benar Sehingga ketika seorang sahabat bertanya ke Nabi Ya Rasulullah Engkau mencandai kami Jadi ada sahabat yang kaku banget Dia gak tahu kalau bercanda itu boleh Diam, diam aja Nangis, diam, nangis, diam Pas Nabi sekali-kali bercanda dia heran Hah? Nabi bercanda, akhirnya dia nanya Ya Rasulullah, engkau mencandai kami Maksudnya, kok bisa bercanda Rasulullah bercanda juga ya gitu Jadi heran dia kalau Rasulullah bercanda bercanda kata nabi naam. Ya, tetapi saya tidak bercanda kecuali kebenaran. Nabi tidak berbicara kecuali kebenaran. Bercanda juga yang baik-baik, yang benar, enggak bohong. Jadi jangan lebay juga. Yang keempat, boleh bercanda tapi jangan jail. Gimana jail? Jail itu gini. Ada kisah uh, seorang sahabat nih ceritanya. Dalam satu perjalanan ada sahabat yang bawa harta berharga. Jadi dia kayak bawa barang-barang berharga gitu. Terus pas dia tidur ya. Barang berharganya diikat pakai tali. Terus diikat ke tangan dia. Supaya kalau ada yang ngambil. Ketahuan ketarikan tangannya. Jadi gitu cara dia ngejaga barang dia ketika lagi tidur. Nah pas dia lagi tidur ada sahabat yang jahil. Wah tuh lagi diikat pakai tali yuk kita godain yuk. Kita jahilin gitu. Akhirnya talinya ditarik-tarik. Sahabat ini langsung kaget bangun. Langsung mana maling-maling maling-maling. Ternyata bukan maling temannya sendiri Akhirnya Rasulullah melihat kejadian itu dan mengatakan Janganlah kalian e, Kalau bahasa hadis Janganlah kalian e, Mengambil barang teman kalian Dalam keadaan serius Ataupun bercanda Janganlah kalian mengambil Barang teman kalian dalam keadaan serius Ataupun bercanda Kayak kita misalnya e, Nyembunyiin hp teman kita atau nyembunyiin barang teman kita Atau apapun lah Atau kunci motor teman kita Dia udah panik aja Aduh saya gak kehilangan kunci kehilangan kunci Atau parkir untuk keluar Aduh parkir tadi di mana ya mana ya. Padahal kita yang nyimpen gitu Sengaja kita bikin dia jadi panik sendiri Itu jail Dan jail itu sifat orang Yahudi Kan sering tuh ada acara-acara jailin orang di jalan tuh Itu Yahudi banget Islam mah gak pernah ngejailin orang Ngebully mah sekali-kali kalau ngejailin enggak boleh dalam Islam. Orang Yahudi itu suka banget ngejailin. Teman-teman tahu enggak sejarah kenapa Bani Quraidhah dulu pernah diusir oleh Rasulullah karena ngejailin cewek. Cewek muslimah berhijab, menjaga apa? Menjaga kehormatan, menutup aurat baik-baik belanja di pasar Yahudi. Pas lagi belanja di pasar Yahudi, datang tiga anak muda Yahudi yang iseng, yang senang jail. Akhirnya lagi perempuan ini belanja, mereka di bawah Diam-diam ngikat e, roknya si perempuan ini Jubahnya perempuan ini dengan tali Lalu digantung ke atas Sehingga ketika perempuan ini jalan Kesingkap auratnya kan Ini jail paling gak terhormat Orang Yahudi itu sering menjaili orang secara tidak terhormat Paling sering kayak gitu Apalagi cewek yang di, diperlakukan kayak gitu Itu gak boleh banget dalam Islam Nabi langsung marah besar nah diikat roknya di, lalu ditaruh diikatannya ke atap gitu ke atas pas perempuan ini jalan tersingkap auratnya mereka ketawain ah oh, katanya menutup aurat ternyata kelihatan tuh auratnya jadi malu kan dia nangis terlihatlah kejadian ini oleh seorang laki-laki pemuda Islam lalu pemuda Islam ini memukul laki-laki Yahudi tadi yang mengerjai perempuan Muslimah sehingga akhirnya pemuda Islam ini dikeroyok dan terbunuh maka Nabi pun menuntut balas atas darah yang ditumpahkan dari seorang pemuda Islam kepada bani Qurayta, tapi mereka nggak mau menyerahkan pelaku pelakunya. Akhirnya mereka diusir dan anak-anak muda yang bisa mengangkat senjata kemudian ditangkap sama Rasulullah dan diantara mereka ada yang dihukum oleh Rasulullah. Ini saking nggak bolehnya jael dalam Islam, apalagi ngejailin cewek itu nggak boleh sama sekali. Ngejailin orang tua, apalagi ya ngejailin ayah, ibu gitu, nggak boleh sama sekali. Tidak ya tahu ada nenek-nenek senang kaget, kalau kaget keluar semua kata-kata yang aneh gitu. Makin dijailin, petasan di sebelahnya, akhirnya wah, keluar, bebek lah, ayam lah, apa segala macam. Tidak boleh dalam misal hmm. Orang Yahudi itu saking senang jail Allah aja dijailin loh. Allah dijailin sama mereka. Pernah ada adegan orang Yahudi. mau, mau apa Orang Islam itu kan kalau zakat 2,5 persen. Kalau orang Nasrani itu 10 persen. Kalau Yahudi itu 100 persen. Zakatnya orang Yahudi itu 100% Cuman caranya jahil Ketika dia udah panen Panen gandum, panen jagung, panen apa gitu Dia ambil semua hasil panennya Kemudian dia lemparkan ke langit Dia bilang, ya Allah Ini semua harta saya, saya zakatkan kepadamu Ambillah sesukamu, yang jatuh ke bumi Itulah hak saya Kata orang Yahudi Dilampar semuanya ke langit ini Ambil nih handphone, ya Allah Ini handphone saya zakatin ya, lemparin ke langit Nanti kalau ada yang jatuh berarti Allah gak terima hak saya aja Udah dilemparin ke langit Dan seberapa yang jatuh itulah yang di, diambil Dan tidak ada yang nyangkut di udara kan Pasti jatuh lagi ke, ke bumi Oh berarti Allah gak mau nih ambil untuk saya aja Itu mereka suka Jailin Allah SWT Sampai kadang-kadang bercandanya itu gak keren Mencandai Allah dengan makna memperolok-olok Mereka bilang Inna Allah faqiru wa nahnu agniyaa Kata orang Yahudi, eh kalian tahu nggak Allah itu fakir loh kita yang kaya. Sambil bercanda, yang lain ketawa gitu, bercanda tapi nyeleneh mengatakan Allah fakir miskin kita nih kaya apa uh, uh, alasannya? Soalnya Allah meminta pinjaman dari kita kan ayat Alqurannya gitu. Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah nanti Allah balikan berlipat ganda akhirnya dinyeleneh di, nyeleneh, di e, apa di, ditertawakan ayat ini sama orang Yahudi. Kata orang Yahudi, "Allah itu miskin banget ya ngambil minjem harta dari kita supaya bisa e, mencukupi kebutuhannya. Berarti kita kaya, Allah fakir." Abu Bakar mendengar oleh orang Yahudi menistakan Allah, dipukul sama Abu Bakar. Abu Bakar yang lemah aja bisa membuat Yahudi itu babak belur loh. Dipukulin sama Abu Bakar sampai babak belur, udah bonyok gitu. Datang ke Rasulullah, "Ya Muhammad, saya dipukul Abu Bakar," kata dia. Rasulullah memanggil Abu Karya Ababak Kenapa kamu pukul dia? Ya Rasulullah Kalau tidak ada yang lahir sudah saya bunuh itu orang Kenapa? Dia menistakan Allah Subhanahu Wa Taala Mengatakan Allah fakir dan kami kaya Kata Rasulullah benarkah kamu katakan itu? Enggak, enggak, dia sudah mukul saya bohong lagi itu Kata Yahudi Akhirnya turun ayat Sesungguhnya Allah mendengar apa yang dikatakan mereka Mereka mengatakan Allah fakir dan kami kaya Allah membela Abu Bakar Asid Tidak boleh kita bercanda Yang berlebihan kayak gitu. Kalau mau bercanda jangan bohong apalagi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Mau gak bercanda dengan Allah? Bisa sebetulnya Allah itu seru orangnya Eh orangnya Zatnya Allah itu zatnya se Ini bukan bercanda ya Salah ucap astagfirullahalazim. Allah itu zatnya se Seru asik Gak kaku-kaku amat juga Allah kadang bercanda dengan hambanya Dan Allah juga suka hambanya bercanda dengan Allah Jangan pikir kita gak bisa bercanda loh dengan Allah Dimana bercanda dengan Allah Salah satunya bercanda dengan Allah itu mengatakan Ya Allah Dosa saya mah banyak Pisan. Tapi saya mau minta ampun Malu Cuman kalau saya gak minta ampun kepada engkau Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa saya Ya Allah, ampuni dong Allah Ngomong kayak gitu tuh, tapi bahasa Arabnya gak ada kalimat dong Faghfir li warhamni Fama yaghfir zunuh illa anta Ma Ampuni saya ya Allah, rahmati saya ya Allah. Memangnya siapa yang bisa merahmati dan mengampuni selain Engkau ya Allah? Itu bercanda dengan Allah. Dan apa adaganya Allah ketawa melihat hamba yang kayak gini. Dosanya banyak, mau minta ampun malu, tapi enggak ada pilihan. Ya udah akhirnya minta ampun juga. Allah ketawa kepada hamba itu. Sehingga Nabi pernah membaca kalimat ini di atas kendaraannya, lalu Nabi tertawa. Ali nanya, "Ya Rasulullah, Ma yadhhakukak? Kenapa engkau tertawa ya Rasul? Kata Nabi, aku tertawa karena Allah tertawa. Akhirnya Ali pun meniru kalimat yang sama yang diucapkan Nabi, sehingga setelah Ali membaca kalimat ini, Ali ketawa sendiri Ada laki-laki yang melihat itu nanya ke Ali, "Ya Abul Hasan, ya Ali, kenapa kamu ketawa?" Karena Ali, kata Ali, "Aku tertawa karena melihat Rasulullah tertawa dan Rasulullah tertawa karena Allah tertawa." Canda Mungkin bagi kita enggak lu apa lucunya ya. Canda itu tidak harus terlalu lucu, yang penting terhi terhibur. Canda tidak identik dengan ketawa. Tidak uh, tidak identik dengan lucu. Canda itu identik dengan bahagia. Ada orang bercanda tapi enggak bahagia. Terpaksa ketawanya dibayar soalnya kan ya. Kalian harus ketawa ya. <hah> sampai suaranya macam-macam sampai ah sampai wajahnya merah demi menjalankan tugasnya. Tugasnya apa? Tertawa. Itulah tugasnya. Dibayar buat ketawa. Tidak harus selalu e, canda itu sama dengan lucu. Canda itu yang penting bahagia. Kadang enggak terlalu lucu, bahagia. Kenapa bahagia? Karena enggak lucu gitu. Jadi, bahagia, bahagia melihat orang yang udah capek-capek ngelucu -capek tapi enggak lucu kan bahagia tuh. Nah, ini e, canda. Bercanda dengan Allah. Pernah dengar kan hadis yang e, pernah saya sampaikan juga gimana Allah mencandai hambanya yang masuk surga? Allah aslinya mau ngasih kepada dia surga yang luas, tapi Allah candahin dulu, digodain gitu. Kata Allah, hambaku surga udah penuh, gimana tuh? Kata dia, ya ya Allah ya, udah penuh ya, gimana ya? Saya gak ada tempat ya ya Allah. E, ah kalau udah penuh banget, yaudah lah saya emang di pelataran surga juga gak apa-apa ya Allah kata dia. Beneran di pelataran surga kata Allah, gak akan minta yang lain. Gak lah ya Allah cukup segitu aja saya tahu diri juga kok Kan saya yang terakhir masuk surga juga Berarti dosa saya banyak banget Gak ada amalan apa-apa Gak sholat, gak puasa, gak haji, gak ngapa-ngapain Dosanya semua dilakukan kecuali satu aja Gak pernah syirik Masih ada la ilaha illaw Allah di hatinya Tapi gak pernah ngelakuin, ngelakuin kebaikan Dosanya banyak selain syirik Sehingga dia paling belakangan masuk surga Saya juga tahu diri lah ya Allah saya gak berani minta yang lebih-lebih ya udah di pelataran surga juga gak apa-apa Jadi juru parkir surga Kalau masanya kita tahu Beneran ya kata Allah gitu. Beneran? Gak akan minta yang lain? Gak akan. Ya udah masukin ke pelataran surga. Pas sudah masuk ke pelataran surga, wah surga indah gini. Eh, wah itu ada istana. Itu ada apa? Ya Allah itu istana punya siapa? Kata dia. Emangnya kenapa mau? Kata Allah. Boleh nggak ya Allah minta satu aja istananya? Kata dia. Tadi katanya nggak akan minta yang lain. Udah ya Allah itu mah terakhir. Satu aja udah cukup. Benar ya nggak akan minta yang lain? Benar ya Allah. Akhirnya dikasih istana itu. Begitu udah dikasih istana, dia jalan-jalan pakai kereta cahaya gitu keliling-keliling gitu lagi apa lagi uh, touring gitu kan ya di dalam surga teh. Touring terus offroad gitu. Lagi touring-touring lihat ada istana lebih keren lagi tuh. Lebih keren daripada istana. Pertama, kalau yang pertama istananya itu uh, di depannya uh, rumput, sekarang istananya di depannya itu kolam. Wah, bagus nih. Kolamnya danau lagi terus ada boat. Ada yang narik lagi ada papan. Wah, kan seru tuh. Allah boleh gak yang itu, kenapa? soalnya itu ada papannya, eh saya udah lama tuh gak nyoba papan, cenah beneran gak akan minta yang lain tadi katanya yang tadi, terakhir, Enggak enggak, cukup dua aja ya Allah, gak akan minta yang lain gitu aja terus, sampai akhirnya dikasih yang ketiga, yang keempat, sampai yang kelima baru dia bilang, udah cukup ya Allah saya bener gak akan minta yang lain, bagaimana kalau saya kasih sepuluh lagi, kata Allah eh beneran ini ya Allah masih nanya beneran Berarti mah mau Akhirnya dia diberikan 10 kali kerajaan bumi Itu orang yang terakhir masuk surga Tapi Allah candain dulu Karena Allah itu zatnya asik Seru Gak sekaku yang kita bayangin Tapi kepada siapa? Kepada hamba yang Allah cintai Kalau kepada hamba yang Allah benci Allah itu syadidul ekob Maha kekerah siksaannya Jadi balance Intinya adalah Kalau bercanda jangan dusta Kepada Allah apalagi? Bercanda yang jujur dan canda kepada Allah itu kata para ulama adalah dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar itu canda dengan Allah. Kalau kita ngelihat apa uh, alam semesta yang indah kita bilang Masya Allah itu canda sama Allah. Kayak kita karena Allah senang dipuji dan Allah layak untuk senang dipuji karena hanya Allah yang paling layak untuk dipuji. Jadi kalau kita pengen uh, nyenangin Allah Walaupun itu memang kewajiban kita, tetapi Allah tetap ngasih pahala bilang, Masya Allah, Subhanallah, itu Allah senang banget. Dan kalau Allah sudah senang, rita, Allah akan membahagiakan kita dengan banyak kebaikan yang melebihi apa kebaikan kita.